Allah taala wa khair al-hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin hinam ikhwah wa akhwat fi din azakum pada bagi hari ini Allah subhanahu wa masih berikan pada kita kesempatan dan memberikan pada kita kesehatan Sehingga kita masih mampu Untuk melangkahkan kaki kita Menuju ke tempat yang mubarak ini Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan Pengajian kita Dari kitab syarah Nawakidil Islam Penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman Ikhwah wa akhwati fiddin a'zakumullah Pada yang lalu kita telah menyebutkan pembatal Islam yang keenam yaitu yang menyangkut tentang permasalahan al-istihza mengolok tentang Allah atau tentang Rasulnya atau tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa melakukan perbuatan istihza ini merupakan kufur dan merupakan perbuatan ribdah yang menjadikan seorang itu murtad dari Islam apakah dia melakukan dalam keadaan bermain-main apalagi kalau dia melakukannya dalam keadaan bersungguh-sungguh kemudian juga kita telah menyebutkan pada waktu yang lalu beberapa perkara yang menyangkut tentang istihza seperti hukum seseorang yang mempermainkan ayat Al-Quran dengan mengartikannya bukan pada arti yang sebenarnya maka ini kita sudah menyebutkan bahwa dikhawatirkan orang demikian termasuk ke dalam tolongan orang-orang yang melakukan istihza atau mengolok mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita sudah menyebutkan hukum orang yang duduk bersama orang yang suka mengolok-olok tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa kita menyebutkan ada empat perkara dalam permasalahan ini, bahwa apabila seorang itu duduk dengan orang yang selalu melakukan istihza, maka dia pertama melakukan pengingkaran beramal ma'rufnaim mungkar terhadap apa yang dilakukannya maka apabila dia melakukan hal tersebut boleh dia duduk bersama orang yang istihza itu kemudian perkara yang kedua dia berdiri dan dia tidak mau duduk dengan orang tersebut dan inilah yang mesti dilakukan oleh seorang mu'mid apabila dia tidak e, mampu untuk melakukan ingkarul mungkar tidak mampu untuk memberikan nasihat memberikan teguran kepada orang tersebut kemudian perkara yang ketiga, kalau dia duduk bersama mereka dan dia diam, bahkan dia ridho dengan apa yang mereka ucapkan, maka dalam keadaan seperti ini, orang yang duduk bersama mereka akan seperti mereka pula orang yang mengolok-olok itu, walaupun dia tidak berbicara, tapi dia ridho dengan apa yang mereka katakan, maka mereka sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengolok-olok kemudian yang keempat, yaitu apabila mereka duduk, dia yani duduk bersama orang-orang yang setidak, dan dia diam atau dalam keadaan jahil tidak tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengolak-olak tersebut Maka yang demikian ini kita tidak bisa menghukumkan dia bahwa orang tersebut dalam keadaan kafir. Ini secara kesimpulan pembahasan yang lalu Maka pada kesempatan kali ini insyaAllah Kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh dari pembatal keislaman Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala As-sabi'u perkara yang ketujuh yang batalkan Islam As-sihru Iaitu sihir Ilmu sihir Wa minhu Dan di sihir itu yani Di antaranya, jadi ada beberapa perkara Berbagai macam perbuatan sihir itu Tapi diantaranya adalah As-sarfu Memalingkan Jadi ada seorang yang saling cinta mencintai Suami istri saling cinta mencintai Lalu dengan sihir ini Dijadikan suami itu membenci istrinya Ataukah sebaliknya Bahwa jadikan seorang istri itu membenci Membenci suaminya Pada awalnya dia melihat dia ingin mendekatinya Begitu mendekat dia melihat wajahnya itu Seperti berubah dan seterusnya Ini termasuk sihir wal adfu, ataukah Menjadikan atau mendekatkan diri Artinya Ada dua orang yang bersengketa lalu jadi Cinta mencintai Suami istri yang lagi bentrok Maka dengan ilmu sihir juga Mampu untuk menjadikan Keduanya ini untuk saling Kembali berdekatan untuk saling akrab. Ini juga termasuk di dalam ilmu sihir. Faman fa'ala aw radiya bihi fakara. Maka barang siapa yang melakukannya ataukah ridho dengan perbuatan sihir tersebut bahkan tidak mengingkari maka orang ini kafir. Wa dalilul qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah wa ma yu'alliman min ahadin dan tidaklah kedua orang yaitu Harut dan Marud Itu mengajarkan kepada seorang ilmu sihir ini Hatta yakula Sampai keduanya itu mengatakan Innama nahnu fitnatum Sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah bagi kalian Ujian bagi kalian Fala takfur Jangan kalian berbuat kekufuran Jangan kalian berbuat kufur Maka dari sini menunjukkan bahwa Ilmu sihir itu merupakan ilmu kufur Maka barang siapa yang mempelajarinya Maka berarti dia mempelajari kekufuran Sampai di sini yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Berkata pencara kitab ini An-Naqidus Pembatal Islam yang ketujuh. Asyhir. Yaitu sihir. Makna sihir, makna daripada sihir. Di sini beliau akan membahas bahawa sihir itu secara makna lugatan, makna secara bahasa dan makna secara istilah. Lubang makna sihir secara bahasa? Dia berkata beliau sihir itu secara bahasa artinya adalah setiap apa yang halus cara pengambilannya ya, tempat pengambilannya itu halus sekali samar-samar betul sampai sulit untuk diketahui setiap apa yang halus cara pengambilannya itu dinamakan Sihir. Jadi namanya kan sihir. Ya. Harus cara memberikan godaan bisa tanpa terasa orang itu ikut. Nah itu juga dinamakan sihir. Yang jelas kalau seseorang itu misalnya tergoda ya, tanpa dia menyadarinya lalu dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tersebut tanpa dia sadar, maka ini sudah disebut sihir secara tahassub. Ada kenapa Rasulullah mengatakan inna minal bayani Mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara tersebut. Maka ini nanti akan kita bahas di dalam pembagian-pembagian atau jenis-jenis sihir. Nah, ini yang dikatakan oleh pengarang kitab Al-Qamusul Mujid, yaitu Feruz Abadi. Waminhu summiyah saharul akhirilail dan dari perkara inilah dari asal kata ini dinamakan waktu sahur itu sahar ya pada akhir malam itu dinamakan waktu sahur li'annal af'ala taqawfi khafiyyatan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada waktu tersebut itu masih samar-samar yakni masih di kegelapan malam nah dan sebagian para ulama seperti al-azhari itu menyebutkan di dalam kamusnya bahwa makna sihir itu berasal dari kata sorf merubah sesuatu membalikkan sesuatu ya beliau mengatakan bahwa sihir itu secara bahasa huwa sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi yaitu merubah sesuatu dari hakikatnya kepada yang tidak berupa hakikat ya yang asalnya hakikat kemudian menjadi sesuatu yang tidak di atas hakikatnya dirubah faqa'annas sahirah Lama rai albatilah di surat al-Haq, dan khayal syaitan pada tidaknya, ya, sudah syaitan yang menghantar. Ya, maka kemudian kenapa disebutkan kata-kata sihir ini terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut? Karena ketika dia melihat suatu kebatilan seakan-akan ini merupakan suatu kebenaran dan digambarkan sesuatu itu bukan pada hakikatnya kelihatannya ular padahal sebenarnya hanya seuntal tali saja sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya yukhayyalu ilaihim annaha tas'a dikhayalkan bagi mereka pandangan-pandangan mereka itu melihat bahwa ini lari ini bergerak ular tersebut padahal itu hanya tali saja tapi mereka penglihatan mereka bahwa ini seperti benda hidup nah, jadi dirubah pandangannya dari yang hakikatnya yang hakikatnya itu hanya tali lalu berubah dengan pandangan mereka berubah menjadi ular atau yang semacamnya Ini asal kata daripada sihir Sedangkan secara istilah Makna sihir itu disebutkan oleh al-imam Di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan Ketika beliau menjelaskan tentang surat Toha Beliau jelaskan tentang kisah Cang Nabi Musa alaihissalam dengan Dengan Fir'aun Ketika terjadi pertemuan Ya, untuk perang tanding di antara mereka. Berkata lima musyrik itu walam wa dan ketahuilah an-nasihrofilis tilahi bahawa sihir kalau kita mengistilahkan dengan satu istilah layumkinu hadhu bihat dinjamin maniim kita tidak mungkin membuat suatu pengertian yang pengertian ini mencakup seluruh jenis-jenis sihir itu sulit kata beliau, ya. Karena sihir ini banyak macam Ada sihir untuk membuat orang mengkhayal Sihir khayalan ya, Seperti untuk merubah sesuatu kan Merubah sesuatu Benda menjadi apa Menjadi benda hidup misalnya Menjadi ular Ataukah merubah kertas menjadi uang Dan seterusnya dirubah Sesuatu itu dari hati-hati menjadi sesuatu yang lain Ini namanya sihir khayal Ada juga sihir Seperti yang tadi yang kita sebutkan Seperti Sihir untuk Mengakrabkan antara hubungan suami istri Atau membuat benci diantara mereka Ada juga yang termasuk Sihir Tanjim ya Yang dengan melalui perantaraan Bintang-bintang dan seterusnya Banyak macam sihir tersebut Maka dari sini kata beliau Karena banyaknya ya Macam-macam dari sihir itu sulit kita Untuk membuat satu pengertian Yang mengumpulkan Seluruh jenis-jenis sihir Dan mengeluarkan apa-apa yang tidak termasuk dari jenis sihir tersebut. Ya. Li katsratil anwa'id dakhilati tahtahu, karena banyaknya berbagai macam jenis sihir yang masuk ke dalam perkara tersebut. Wa maka dari sinilah ikhtalafat ibaratul ulama'i fi haddi ikhtilafan mutabayyanan. Maka dari sinilah berselisih ungkapan-ungkapan para ulama ketika mereka hendak memberikan pengertian sihir mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat jelas sekali Kenapa demikian? Karena terlalu banyak jenis sihir ini. Sehingga sulit bagi kita untuk Menentukan ini jenisnya kayak apa Enam. Nah, lalu kita masukkan dalam pengertian ini Kita mau membuat satu ta'rif satu pengertian Lalu masih ada jenis sihir lagi Yang tidak bisa kita masukkan ke dalam Perkara tersebut Yang jelas sihir itu Halus caranya Kembali kepada istilah bahasa Kullu ma la tofah. Makatuhuadakoh. Setiap perkara yang halus cara mengambilannya itu modelnya sihir, ya. Sampai seorang kadang tidak merasa bahwa dia dalam keadaan tersihir. Wamin humman arrofahu diantara para ulama ada yang memberikan pengertian sihir itu biandahu aza imu waruqoh, ya. Bahwa yang dimaksud sihir itu adalah jimat-jimat menggunakan jimat-jimat dan menggunakan rukyah-rukyah. Nah ini kan juga pengertian kalau kita mengertikan seperti ini banyak sekali berbagai macam jenis sihir yang tidak dimasukkan dalam dalam pengertian ini. Minhu kata beliau yaw di antaranya mayu azziru fil qulubi wal abdal. Di antara sihir itu ada yang memberikan pengaruh ke dalam hati seseorang, bahkan ada yang memberikan pengaruh ke dalam jasmani seseorang. Ini bisa memberikan pengaruh. Ya, fayumarrid membuat orang itu sakit wa yaqtul dan bahkan membuat orang itu mati, membunuh sihir ini. Wa yufarriqu bainal mar'i wa dan bahkan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya terpisah. Karena apa? Karena sihir. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa sihir itu ada yang bisa berupa khayalan yang yang tidak memudaratkan, ada juga yang memudaratkan ada yang berupa hakikat, betul-betul ketika orang itu terkena sihir, dia sakit. Dan itu betul-betul terasa. ya. Maka dari sini tidak benar, ketika sebagian orang-orang mu'tazila, mereka mengatakan bahwa sihir itu hanya khayalan saja. Tidak benar. Bahwa sihir itu bermacam-macam, ada yang berupa khayalan, ada yang berupa permainan mata, ada juga yang berupa hakikat. Jadi yani betul-betul terjadi. ya. Maka ikhwan fiddin azakumullah, maka dari sinilah, Kemudian pengarang atau pensyarah kitab ini menjelaskan perkara ini, hal sihir hakikatan. Apakah sihir itu betul-betul ada? Yani hakikatnya itu betul ada. Atau hanya berupa khayalan semata? Digambarkan bahwa dia seperti bentuknya seperti, padahal tidak. Ya. Ah di sini beliau akan jelaskan. Apakah memang ada? Apakah memberikan efek ketika kita terkena terkena ilmu sihir tersebut? Dzahaba al-Mu'tazilah ila anna as-sihra wa takhilun wa iham. Berkata al-Mu'tazilah, ini kalau anda mau lihat perkataan non Mu'tazilah, ini diucapkan oleh Al-Fakhru razi Salah seorang pemikir yang terakhir kemudian dia bertaubat dan kembali ke madhab Ahli sunnah wal Jamaah. Tapi waktu dia berfikiran Mu'tazilah, dia berpendapat anna as-sihra tamwi wa takhil wa iham kata dia bahwa sihir itu hanya pengkaburan saja ya, pengaburan dan khayalan dan memberikan persangkaan bahwa dia itu seperti ini padahal tidak ya nah al fakhr rozi atau kak golongan silah, mereka membuat pengertian tubuhnya itu terbelah padahal tidak, digambarkan bahwa kertas itu bisa berubah menjadi uang padahal tidak, jadi hal -halnya tidak seperti itu Nah, dia mengambil salah satu dari jenis sihir lalu dia terapkan kepada seluruh jenis sihir dia mengatakan nah ini menunjukkan bahwa sihir itu hanya khayalan saja dia mengambil satu ayat Allah SWT tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ketika para prajurit Fir'aun tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali kan lalu kemudian berubah disebutkan di dalam ayat Allah SWT tersebut wa yukhayyalu ilayhim annaha tasa'am dikoyalkan menurut pandangan mereka penglihatan mereka bahwa ular-ular ini tas mereka itu berlari ya mereka bergerak berjalan enam nah dari sini kemudian dia mengatakan nah berdasarkan ayat ini kata-kata yuhayyal dikoyalkan kepada mereka ah dari sini menunjukkan bahwa sihir itu hanya koyakan padahal kita tidak mengingkari bahwa sihir itu diantara salah satu jenisnya ada yang berupa khayalan, ada yang berupa khayalan. Nah, sihir itu seperti apa itu yang berupa khayalan? Seperti merubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ini pasti khayalan. Kalau antum melihat misalnya ada seorang yang mampu merubah kertas itu menjadi uang, benda atau batu itu menjadi hewan misalnya, ya, atau sesuatu itu orang itu bisa menjadi beruang, atau sebaliknya beruang bisa menjadi orang dan seterusnya. Ini adalah merupakan khayalan semata. Tidak akan terjadi yang seperti itu. Itu hanya pandangan antum saja. Pandangan saja. Tapi pada ikatnya tidak seperti itu. Eh na'am. Ikhwan dan akhwad fiddin azzakumullah. Nanti akan kita jelaskan dalam pembagian atau jenis-jenis sihir. Maka ketika orang-orang mu'tazilah ini berpendapat seperti ini. Dibantah oleh para ulama ahlus sunul jamaah. Fakal Abdul Qayyim fi bada'i'il fawa'id. Berkata Al-imam Ibn Qayyim. Di dalam kitabnya pada al-Fawaid, ya, pada fawaid ini kita dua jilid kitab yang dikarang oleh Imam lima Qayyim Pada jilid yang pertama, pada jilid yang kedua, halaman 227, kata beliau hazahilafu ma ta watarabiil azharu anis Sahabah, bahawa pendapat mu'tazila ini menyelisihi apa yang telah mutawatir, apa yang telah dinukilkan berupa perkataan-perkataan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam was dan dari perkataan salaf wattafaqa alaihal wa ahlut tafsir wal hadidhi wa arbabul qulubi min ahli tasawuf bahkan sudah menjadi kesepakatan para fukaha ahli fikih ahli tafsir ahlul hadith dan bahkan orang-orang yang berbicara masalah hati dari orang-orang yang disebut dengan tasawuf Wamayak rifuhu amatul okhala dan apa yang diketahui oleh keumuman orang-orang yang mempunyai akal, ya, bahawa sihir itu hakikatnya ada, ya, wasihhirul ladhi yuatiro maraton, bahawa sihir itu bisa memberikan pengaruh orang itu sakit, wasihkolan menjadi berat, wahilnan menjadi terlepas misalnya, ya, antara suami istri lepas, wahakdan ataukah menghubungkan mereka menjadi dekat, wahuban dan melahirkan suatu kecintaan dengan sihir wabukdan melahirkan suatu kebencian juga dengan sihir watazifan dan pemalsuan juga dengan sihir ya dan yang selain daripada itu minal athar dari berbagai macam pengaruh-pengaruh sihir itu maujudatun, itu ada ta'rifu wa'amatun nas secara keumuman manusia mereka tahu bahwa sihir itu ada pengaruhnya maka pendapat al-mu'tazila ini Bertentangan dengan pernyataan para sahabat, Pernyataan salaf Bahkan bertentangan dengan al-uqala Perkataan orang-orang yang berakal Manusia mengetahui ya Mereka sering membicarakan Ada orang sakit Lalu kemudian kepalanya itu sakit Kenapa? Karena terkena sihir Ada orang yang pada awalnya mereka itu Dalam keadaan bahagia Antara suami dan istri Lalu kemudian pecah Disebabkan karena ada yang menyihirnya Dan seterusnya Ada yang seperti ini Dan ini menyebar di kalangan manusia perkara ini kita tidak bisa mengingkarinya. Nah. al-Qurtubi aydhan dan juga berkata Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya ba'da dhikri qaul al-Mu'tazilah wa istidlalih setelah beliau menyebutkan pendapat kaum Mu'tazilah dan pendalilan mereka. Kata beliau wa hadza la hujjata Ini tidak ada hujjah sama sekali. Li annana La nunkiru ayyakuna takhyil wa ghairuhu min jumlatisihr. Karena kita memang kita tidak mengingkari Bahawa menjadikan seorang itu terkhayal ya, dikhayalkan kepada mereka bahwa sesuatu itu berubah dari satu uh, benda menjadi benda yang lain, itu merupakan khayalan, itu memang kita tidak mengingkari ini salah satu jenis sihir. Terjadi yang seperti itu. Salah satu jenis sihir yang seperti ini walaqad thabata waraa dzalika umurun akan tetapi kata beliau telah thabit banyak sekali kejadian perkara-perkara jawazaal aqlu wa warada bihasam'u yang akal ini membenarkannya dan bahkan juga dibenarkan pula oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulillah alaihi wassalatu wassalam jadi ikhwani fid-din azakumullah karena berbagai macam jenis inilah sehingga kita mengatakan sihir itu ada yang hakikat ada pula yang yang tidak ada yang berupa khayalan, ada pula yang tidak kalau yang membuat orang itu sakit yang membuat orang itu misalnya semacam orang yang kemasukan, yang menjadikan orang itu e, terpisah dari istrinya dan seterusnya ini hakikat, tidak bisa kita mengingkari buktinya di dalam surah Al-Baqarah menunjukkan orang-orang mau belajar pada harut dan marut ilmu sihir kalau memang bukan hakikat, maka kenapa kok mereka mempelajari Adanya toriqah-toriqah Adanya cara-cara untuk mempelajari Ini menunjukkan bahwa Memang ilmu itu ada Ilmu siri itu ada Kalau ilmunya ada berarti Praktiknya ada Dan itu adalah perkara yang hakiki Ada yang berupa khayalan. Kalau berupa khayalan seperti apa Perubahan dari satu benda ke benda yang lain Kertas menjadi uang Pernah lihat kan Ada orang yang menyulap kertas menjadi uang ada yang apa menjadikan batu misalnya menjadi seekor hewan dan seterusnya ini adalah khayalan semata bukan merupakan hakikat. Nah, Fāmindalikama jāfīhādhil ayyati min dikhrisṣihri wa taalimihi maka diantara perkara ini apa-apa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al Baqarah itu tentang kisah Sulaiman dan kisahnya Harut dan Marut min dikhrisṣihri wa taalimihi. Nah di dalam ayat tersebut disebutkan tentang sihir dan mengajarkan sihir. Wamayu al limanimin ahadin hat taya pula inna man fala takfur dan tidaklah harut dan marut ini mengajarkan dari ilmu sihir tersebut sampai-sampai keduanya mengatakan kepada manusia kami ini hanya ujian bagi kalian jangan kalian mempelajarinya kalau kalian pelajarinya kalian kafir. Ya ini menunjukkan ilmu sihir ini adalah ilmu kufur. Hakikatnya ada dipelajari oleh manusia. Falahulam yakun lahu hakikatun, lam yakun taklimu. Kata beliau. Kalau memang ilmu syir tidak ada hakikatnya, kenapa diajarkan? Hmm. Kalau memang ilmu syir tidak ada hakikatnya, kenapa kok ada ilmu yang bisa memberikan pelajaran? Sesuatu yang bisa diajarkan tentunya ada hakikatnya. Nah, wala akbaro annahum yu alimu dan tidak pula Allah perlu menyebutkan bahawa mereka ini Ya, mengajarkannya kepada manusia. Nah, ini yang pertama dari ayat Allah Subhanahuwataala. Dan perkara yang kedua kata beliau, waktu kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna Allah syafat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah berkata, sesungguhnya Allah yang menyebutkan, yang menyembuhkan aku. Waktu itu disebutkan di dalam buku Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sihir, jadi orang-orang Yahudi ini menc mencari tukang sihir pada waktu itu mencari tukang sihir dari bangsa Yahudi yang bisa menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicari lalu mereka mendapatkan seorang yang bernama Labid Ibn Al-Aqsam Labid Ibn Al-Aqsam Labid Ibn Al-Aqsam ini kemudian hendak melakukan penyihiran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil beberapa rambut dari Rasulullah dicuri, jadi ada mungkin rambut-rambut yang jatuh, lalu kemudian dicuri oleh e, tukang sihir ini, lalu di, digabungkan dengan apa semacam sisir, dan juga e, digabungkan semacam pelepah kurma ya lalu diletakkan di satu sumur lalu disihir, dibacalah mantra-mantra lafidun al-awson keinginan lafidun al-awson melakukan penyihiran yaitu sihir yang paling ganas yaitu hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kadir Allah Mashfaal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang per, yang awalnya sihir itu berupa sihir yang ganas dirubah diarahkan ke perkara yang lain yaitu sihir uh, sihir albugut sihir rusurf sihir yang memalingkan antara dia dengan apa dia dengan istrinya. Jadi ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkena sihir ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika hendak mendekati istrinya, mendekati Aisyah insyaallah anha, begitu mendekat, seakan-akan dia melakukan sesuatu, padahal dia tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan beliau melakukan sesuatu, padahal tidak sama sekali. Begitu hendak mendekat, langsung ya ini terpalingkan tidak mampu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati istrinya nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun terkena sihir sebagian dari kalangan orang-orang para orientalis demikian pula dari kalangan kaum mereka mencoba meragukan ah hadith ini tidak benar, masa Rasulullah disihir kata dia yang pertama hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim kalau riwayat Bukhari dan Muslim sepakat para ulama atas kesuhihan, riwayat riwayat Bukhari dan Muslim kalau sepakat Bukhari dan Muslim, sahih tidak ada keraguan dalam permasalahan. Kemudian juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Apakah ini mengqadha? yakni akan menurunkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia biasa. Juga terkena sihir. Tapi sihir yang terkena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama sekali mempengaruhi wahyu, wahyu dan perkataan-perkataan serta apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak. Karena Allah sudah mengatakan wa mayantiqwanil hawa inhuwa illah wahyu. Yuhar. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu, tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan dari hawa nafsunya Ini secara mutlak. Jadi sihir yang terkena Rasulullah bukan sihir dalam masalah ucapan, bukan sihir dalam masalah merusak wahyu tidak sama sekali. Akan tetapi sihirnya itu sihir yang seakan-akan Rasulullah melakukan Padahal Rasul tidak melakukan. Ya, ini yang terkena Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengingkari ini, konsekuensinya kita harus mengingkari apa? Al-Quran. Kenapa? Karena selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah pun sudah ada yang terkena sihir. Siapa yang terkena sihir? Dari kalangan para nabi. Ah, ayo. Lah. Siapa? Nabi Musa Alaihissalam. Yukhayyalu ilaihim an Dikhayalkan itu di mata mereka termasuk Nabi Musa AS salat juga ada Nabi Harun. Dikhayalkan bagi mereka bahwa ular-ular ini berjalan sampai sempat Nabi Musa apa? Ketakutan kan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau. Inna ma sanau Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, itu akan memakan mereka semua. Sesungguhnya mereka itu hanya melakukan apa? Kaidah sihir tipuan dari tukang sihir. Jadi, akhwan fitnaza kumullah. Kalau kita mengingkari bahawa Rasulullah itu terkena sihir, kita harus mengingkari Al-Quran. Jadi, jadi bukan suatu merupakan taan, merupakan celaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan bahawa beliau terkena sihir, cuma sihir yang terkena Rasulullah ini tidak sama sekali mempengaruhi wahyu wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Maka setelah beliau terkena sihir maka datanglah malaikat jibril mengobati dan membacakan pada beliau almuawwidzatain qul a'udzu birabbil falak dan qul a'udzu birabbinnas lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan innallaha syafani Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan aku nah kata-kata syifa Allah menyembuhkan aku berarti ketika terkerasir apa sakit dia ya kan terkerasir menjadi sakit ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada hakikatnya menjadikan orang itu sakit Nah, fadalah ala anna lahu maka ini menunjukkan bahwa memang sir itu mempunyai hakikat. Fashifa'u inna mayaku nubiraf in illati wazawalil marak maka untuk yang namanya penyembuhan itu, ya, itu hanya terjadi dengan apa? Kalau diangkat suatu penyakit dan dihilangkan dari orang tersebut, Balik, karena Itu kata Rasulullah. Inna Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkan aku. Subhanallah. Jadi, ini ikhwanul fiddin azakumullah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa sihir itu betul-betul ada. Jadi jelas bagi kita, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan apa-apa yang telah menjadi perkara yang mutawatir dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama ussalaf dan bahkan secara umum manusia mengetahui bahwa sihir ini mempunyai pengaruh. Naam, tidak ada keraguan bagi kita. Kemudian pembahasan yang lain yang menyangkut masalah sihir ini. Hal yaklibu sihru aina syaih. Nah sekarang masalah perubahan. Apakah dengan sihir ini mampu merubah sesuatu jadi suatu itu keadaannya misalnya benda mati. Apakah mampu dengan sihir ini merubah menjadi benda hidup atau sebaliknya? Eh na'am. Ini menjadi pembahasan. Alladhi alaihi jumhurul ulamai yang telah menjadi pendapat jumhur mayoritas para ulama la bahwa sihir itu tidaklah akan merubah sesuatu keadaan yang telah ditetapkan jadi sudah tetap lalu berubah ini tidak pernah terjadi kalau ada perubahan itu berarti apa? khayal semata tali berubah menjadi menjadi ular tas berubah menjadi uang, apalagi yang biasa. enam, nah, na hmm? kain jadi burung, enam, burung jadi kain, batu jadi monyet, monyet jadi batu dan seterusnya. enam, kalau ada yang seperti ini, ini tidak benar, ini hanya berupa khayalan, kata beliau. bihayso ya sirul jamadu hewanan awakso, yang mana satu benda yang yang apa benda mati itu menjadi hewan ataukah sebaliknya ya waqad qala syekh ibnu utsaimin fil majmu' ath telah berkata syekh muhammad bin salal utsaimin rahimahullah di dalam al majmu' ath-thamin lakinna kaunahu yaqlibu as-shay'a akan tetapi keadaannya kata beliau itu membalik sesuatu merubah sesuatu a yuharriku sajin atau menjadikan bergerak sesuatu benda mati yang tidak bisa bergerak Jadi bergerak au yusakinul mutaharrik Ataukah menjadikan diam sesuatu yang bergerak Fahada khayalun walaysa hakikatan Maka ini khayal semata Bukan merupakan hakikat ya Ini khayal semata bukan merupakan hakikat Undur qawlau <tell> ta'ala Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala <tell> Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum mereka telah menyihir mata-mata manusia Dan membuat mereka itu takut Menjadikan mereka itu takut Jadi yang mereka sihir Itu hanya mata-mata manusia Mereka anggap bahwa ini sudah berubah Padahal sebenarnya belum Tidak terjadi perubahan sama sekali Siapa tukang sihir paling top sekarang? David Copperfield Syaitan Syaitan dunia Nah Nah, nah kemudian sekarang hukumnya apa hukumnya mempelajari sihir wahhukmu manfaalahu dan hukum orang yang melakukannya nah Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Pak beliau tidak menyebutkan di sini hukum mempelajari sihir karena lagi-lagi dari kalangan kaum Mu'tazilah itu selalu menyebarkan syubhat mereka mengatakan bahwa itu kan ilmu Yang namanya ilmu ya boleh saja dipelajari Dan maklum karena Muqtazilah mempelajari setiap yang dinamakan ilmu mereka pelajari Ilmu sesat, ilmu petunjuk, ilmu batil, ilmu hak Semuanya mau dipelajari sama mereka Sampai maklum kalau banyak dari kalangan mereka ini yang terjun dalam perkara-perkara filsafat Mempelajari ilmu kalam dan bahkan bergelimang di dalamnya Sampai tak amuk dalam perkara tersebut akhirnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum mempelajari sihir dan hukum orang yang melakukannya ikhtalaful ulama fi dzalik para ulama berselisih dalam permasalahan ini faqala syarqitiu berkata imam syarqiti dalam adwa'ul bayan jilid 4 halaman 346 kata beliau wat tahqiqu fi hadzihi al tafsil bahwa yang benar di dalam permasalahan hukum Mempelajari sihir dan hukum orang yang melakukannya ini ada perinciannya tafsir kita rinci di sini fa'inka nasihiru mimma yu alzamufihi ghairullah apabila sihir itu dipelajari dan sihir itu termasuk dalam perkara-perkara yang diagungkan padanya selain Allah kalkawakib <Sessizuk> seperti mengagung-agungkan bintang ya jadi ada cara model sihirut tanjim namanya sir model car dengan memakai bintang apa memuji-muji bintang ya dengan berharap dan meminta kepada bintang dan beribadah kepada bintang jadi di antar mereka ada yang mereka cari bintang-bintang itu ada yang kan ada yang muncul sekali sebulan ada yang muncul sekali uh, lima bulan mungkin ada yang muncul sekali setahun enam nah, nah di antar mereka ada yang mencari yang paling lambat karena menurut mereka menurut mereka bahwa kalau lambat tumbuhnya bintang tersebut itu pengaruh sihirnya demikian lama pula jadi selama bintangnya itu belum tumbuh lagi belum muncul lagi pengaruh sihir tetap ada begitu ya menurut mereka sehingga mereka tunggu betul bintang pas muncul bintang itu baru kemudian mereka mengucapkan mantra-mantra syirik ya minta tolong kepada setan minta tolong kepada iblis dan seterusnya Bahkan terkadang menggunakan Al-Qur'an Bahkan terkadang menggunakan Al-Qur'an Jadi jangan tertipu Terkadang di antara tukang sihir ada yang menggunakan Al-Qur'an Tapi pada hekatnya hendak mengotori Al-Qur'an Ada di antara mereka Disyaratkan bagi kamu Kalau mau meminta pertolongan dengan syaitan Gunakan Al-Qur'an Ayat-ayat Al-Qur'an Lalu kamu tempelkan di pantatmu Iya Suruh tempelkan di tempat-tempat najis Ataukah kamu injak-injak sambil pakai sepatu Lalu jalan di atas najis Misalnya seperti itu, enak, ataukah kamu sediakan air kencing di gelas, masukkan ayat-ayat Al-Quran di situ. Jadi ayat Al-Quran ini hanya dijadikan sebagai alat untuk mengotori ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu lakukan itu, barulah syaitan itu senang. Nah, maka syaitan ini mau menolong, menolong dia. Adapun bintang itu sendiri sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya syaitan ini memberikan khayalan pada orang tersebut, ya, menggambarkan bahwa yang menolong dia itu adalah bintang. Sehingga dia minta-minta kepada bintang Beribadah kepada bintang Akhirnya syaitan mau menolong Karena orang ini sudah beribadah kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Enam Jadi Kalau mereka mengagung-agungkan bintang Wal jin Ataukah mengagungkan jin misalnya Dan yang selainnya Mimma yu'addi ilal kufri Dari perkara-perkara yang menjerumuskan seseorang kepada kekafiran Fahuwa kufrun bila nizad Maka ini kekafiran tidak ada yakni kita tidak perlu meragukan lagi bukan perkara yang perlu diragukan bahwa ini perkara syirik, perkara kufur wal adillatu ala dzalika kauluhu ta'ala dan dalilnya atas hal ini yaitu firman Allah itu surah Al-Baqarah tadi yang sering kita bacakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru dan tidak Allah Sulaiman Nabi Sulaiman AS itu yang kafir tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yu'allimu